I've b e e n アゴがアコ a ィバティバディパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパテ a パティパ u ィパティパティパティパティパティパティパティ a ティ m ティパティパティパティパティパティパティパティ k u ィパテ a パティパティパティパテ a パティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパティパテ a パ a ィパティパティパ a b i s a n di panggung kamu emosinya。 Iya, jadi aku s e n a n g banget ya, aku s e n a n g banget sama performenya Misalnya pun ada yang f a l e s itu gak kelihatan karena emosi lagunya kamu sampaikan. Semua liriknya sampai dengan buat aku ya, buat aku sangat s a nyampe g a t n gitu. Dan makin akhir kamu tuh makin klimaks. Buat aku itu salah satu ciri penyanyi yang memang punya bakat dari Tuhan. Jadi kamu jaga kamu, ya mudah-mudahan aku n gak g berbeda sama juri lain. Aku suka banget sama p e r f o r m kamu. Makasih banyak Kak Judika. plane じゃあ、これはどういうこ g ですかどういうことですかどういうことですかどういうことですかどういうことですか Tapi kamu tadi hebat sekali, kamu lanjut terus dan itu t i d a k merubah sedikitpun. Kontrol kamu hebat. Dan... I think you're one of the best. Terima kasih m a n y a k kasih. Apa lu Nil? Kok liat ke gue? Dia mau komen was... lagi apa enggak nih? n a k itu topinya bawa dulu. Bawa,、oh, iya, iya, lu? bawa iya. dulu dong Nil. Bawa dulu. Lu, lu gak gentleman banget lu ah. <laughs> Baru gue pengen ngambilin.、Oh. Ya, Jadi Kang Arman boleh komen apa enggak sih sebenarnya? Oke. oke.、Okay. Okay. Dikit lah Nil. <laughs> Jangan <laughs> high lagi ya tadi udah. Udah nggak, udah cukup g a r i n g Oke.、Okay. Tapi、uh, Johan, kamu kenapa sih emosi kamu itu bener-bener kayak... Gampang banget terluap-luap di atas sini gitu. Kamu dari Papua Barat dan akhirnya sampai di sini di atas panggung Indonesian Idol di Jakarta dan disaksikan oleh seluruh Indonesia. Perasaan kamu gimana? Yang pertama John sangat mengucap syukur karena bisa diberikan kesempatan bisa tampil di sini. Makanya ya semuanya mengalir dengan baik. It, tadi keren banget, itu salah satu penampilan yang bener-bener saya sendiri s a m p a i speechless ngeliatnya itu keren banget.、Masih. Sampai dua juri pun juga semuanya terpukau, lima juri terpukau. Tapi katanya kamu sempet gagal ngerasa sebagai seorang wanita. Itu apaan by the way? Ada rumor-rumor rumor gitu. Apa iya. Apa、Kenapa? itu? What, what, what, ya?、Yeah. Ya, jadi...、Uh... Awal datang kesini tuh Johan hanya bawa satu koper. Dan Johan liat, h aduh kontestan lain bawa koper banyak sekali. Disitu Johan merasa kalau, Johan g a g a l jadi perempuan. <SILENCIO> Tapi, aduh kamu lucu sekali. Iya <SILENCIO> akhirnya mama dengan bapak putuskan untuk datang ke Jakarta. Bawa berapa koper? Ya? Bawa berapa koper datang ke、a、Jakarta? Yang pasti banyak plastik kakak. <SILENCIO> Bukan koper ya? <muluh> iya. <risis> <smian>、yeah. Dan yang saya tahu kalau Judika, kalau misalnya dia pergi kemana-mana... ...dia bawa tiga atau lima koper, gitu. Dia memang gagal sebagai laki-laki. b -laki. <teilar> a <muluh> k <tik> a n koper. Karang lo? <tik> Oke,、okay. tapi yang pastinya kalau misalnya、uh, Johan di sini... ...sepertinya sudah banyak ya fans-fans、uh, yang...、Um, SMS Johan, tapi jangan stop. Apalagi Anda yang baru saja memfavoritkan Johan, langsung SMS sekarang. Apabila Anda dari Papua Barat, langsung SMS sekarang. Gimana caranya Johan? Caranya ketik Joan, j o a n J-O-A-N, kirim ke 95151. Atau bisa juga mendukung Johan dengan cara seperti di bawah ini. ya. Johan, terima kasih karena engkau telah memberikan... Penampilan yang sangat m e m u k a u kita semua disini, Johan. Terima kasih banyak, tapi jujur saya masih agak sedikit penasaran sih. Plastik itu apa s aja? Apa aja sih isinya yang dibawain sama mama, papa? bukan koteka. Bukan yang, koteka? Bukan. Iya, bukan. yang pasti yeah,、okay. plastik kan untuk Johan. Johan kan t e d a l mungkin pakai koteka. Iya.、Yeah. Jadi yang papa bawa itu pakaian-pakaian. Johan.、Uh, ada makanan Papua yang saya suka itu l o h Papeda ya.、Hai. Johan, Johan. Waktu itu kan Mas Ari minta KOTEKA yang paling kecil dibawa enggak? Bunda! Jadi, siapa minta KOTEKA? Bunda! Minta KOTEKA y a paling kecil dibawain enggak? Buat siapa? Buat Judika sama Kang Arman.、Uh. i <tik> <tik> Ya ampun. g i Oke, terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali di acara keluarga ini kita membahas KOTEKA. Baik, Johan terima kasih. Terima kasih <tik>